Ketika ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah Apa pentingnya sholat si Rasulullah? Rasulullah menjawab Dengan bahasa yang mungkin sangat mudah difahami oleh seluruh diantara kita Andai di depan rumahmu itu ada sungai Dan airnya mengalir dan badan kita mandi lima kali di dalam sungai yang airnya mengalir itu Kira-kira apa masih ada kotoran tersisa di badan kita Kalau lima kali sehari mandinya Ibu Masih ada kotoran yang nempel gak di badan kita Tidak sama kalau kita sholat lima kali, lima waktu, lalu kemudian kita wuduk. Kalau sudah sholatnya benar-benar sholat, wuduknya benar-benar wuduk, tapi kok masih suka ngerumpi? Ada enggak? Ini tanda tanya lah ini sholat beneran apa sholat karena gerakannya saja. Pemirsa jahatirohimagmulloh Kita akan lihatkan muhasabah kita kali ini Ini ada gambar Menurut saya Bagus kalau kita lakukan telaah bersama Jadi ini Ada panah jurusan DPR Ada panah jurusan <guruh> Rumah sakit jiwa Betapa bahwa Ada hal yang mungkin kita harus Lakukan muhasabah Secara serius ya Ketika Menjelang-menjelang pilek kemarin Nah kalau sekarang ini kan menjelang pilpres di bulan Juli Tiba-tiba terminologi singkatan NPWP itu meluas sekali Tahu nggak NPWP apa? Bukan wajib pajak bu NPWP ini nomor piro wani piro Alhamdulillah Muslimat Depok Tidak dengar Tidak tahu Berarti tidak menjadi bagian NPWP Alhamdulillah Oh saya senang Dan saya bangga Bahagia sekali NPWP Nomor piro Wani piro Sudah Berarti transaksi bu Lalu kemudian beredar lagi Katanya Wey Kenapa tidak mau golput Golput itu golongan penerima uang tunai Bayangkan Golput itu golongan penerima uang tunai Jadi tiba-tiba banyak sekali orang yang melakukan sodako Nah sodako politik ya bu ya Pahala itu urusan Allah tapi kita melihatlah bu, ada jurusan DPR, ada jurusan rumah sakit jiwa Kenapa kok sampai berujung di rumah sakit jiwa Katanya yang mendaftar caleg sampai 200 ribu Sementara kursinya hanya 10% Berarti yang 90% ada yang sudah sempat utang, ada yang jual rumah, maka jangan kaget kalau di TV itu diberikan ilustrasi Ada yang sudah kasih kompor gas, ya kan? diambil lagi, ada yang sudah sebar amplop, diambil lagi Rata-rata yang punya duit bisa habis sampai 6 miliar Subhanallah Kalaupun jadi Mengembalikannya dengan cara apa Coba Udah. Itu PR KPK lah Mari kita lihat Wah ternyata harus siap-siap Untuk biaya tidak terduga Kenapa Lalu mereka sampai stres Mari kita lihat Tidak menjadikan Sabar Dan sholat Itu bagian yang mengawal Kehidupannya Bagian yang mengawal langkahnya Bagian yang mengawal pengambilan Keputusannya Dia seolah-olah Merasa memiliki semuanya Dia seolah-olah Merasa jabatan itu Sudah jadi miliknya padahal yang punya jabatan Siapa? Allah dia merasa bahwa jabatan itu miliknya padahal jabatan itu milik Allah Allah akan mengambil jabatan itu kapan Allah kehendaki Allah akan titipkan amanah jabatan itu kepada siapa yang Allah kehendaki andai dia mendapat amanah jadi anggota DPRD tingkat dua Anggota DPRD tingkat 1 Atau anggota DPR RI Niatkan jabatan itu bagian dari Mikot menata umat Mikot menata umat Ini adalah starting point Kita diberi kewenangan Untuk menata umat Mungkin Yang ada di masjid ini Akan menyampaikan sesuatu silakan. Oh ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yamah dari Cilodong. Saya mau bertanya Bu, saya pernah membaca dalam ayat Al Qur'an yang artinya mintalah pertolongan pertolongan kepada Allah dengan cara sholat dan bersabar. Apa maksudnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahayati Rahimahkumullah Kita akan lanjutkan Mbahasabah kita Surah Al-Baqarah Ayat 45 Barangkali ini tepat Untuk menjawab pertanyaan ibu Auzubillahiminasyaitonirrojimi Bismillahirrahmanirrahim Wasda'inu Bisabari wassalah Wa in Allahakbaratun, ilaaalalkhayyin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar itu berat apa tidak? Berat. Solat berat apa tidak? Berat. Qurannya memang bilang wa inna halaka birotun illa 'alal khashi'in. Memang sabar itu berat. Salat juga berat kecuali bagi orang yang khusyu, orang yang takut kepada Allah. Makanya kenapa ketika kita melihat karena sholat itu sebagai sebuah kewajiban yang memang berat Maka ketika selesai sholat merasa Alhamdulillah lega kita sholat Nah bagaimana kemudian itu menyatu dalam kehidupan kita Akhirnya kita rindu dengan sholat Saya seringkali mengajak teman-teman Apa yang menjadikan kita rindu dengan sholat sehingga tidak menjadi beban kalau yang tadi misalnya Masya Allah malu dengan tetangga sudah habis uang banyak sudah jual mobil jual rumah enggak jadi misalnya kalau misalnya itu yang menjadi sebab ini kan kalau kita sholat ini doa yang kita baca di setiap rakaat. bayangkan kalau kita misalnya Ditanya pasti ada sesuatu yang menjadikan kita rindu salat. Ada yang rindu salat karena di dalam bacaan Fatihah misalnya ada keteduhan di dalam hati ketika kita melafalkan ihdinas siratal mustaqim ya Allah tuntunlah kami ya Allah kalau ada langkah-langkahku langkah-langkah keluargaku langkah-langkah anakku yang mau menyimpang luruskan ya Allah ada bagian yang menjadikan kita rindu salat saya mengajak kita untuk menjadikan kita rindu sholat Karena ada di dalam bacaan-bacaan sholat Yang menjadikan sumber keteduhan kita Coba ini Rabbi gufirli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Coba Kalau kemudian dia merasa bahwa Ya Allah saya melakukan banyak kesalahan Tidak hanya beristighfar setelah sholat Tapi di tengah sholat pun Dia Memunajatkan doa itu Kalau kemudian Dia kebetulan Punya hutang Ada enggak ya yang punya hutang ya Nah kemudian kita punya utang pasti kita munajat kepada Allah supaya Allah memberikan kita rezeki berlimpah sehingga hutang kita bisa terbayar sehingga ketika kita sholat ada bagian sholat yang kita tunggu-tunggu ketika ibu misalnya warzubani ya Allah berikan rezeki berlipat ganda ya Allah saya ingin juga ibadahku khusyuk, ya Allah nggak mikiri utang ya Allah kalau kemudian kita merasa bahwa Ada sesuatu Yang mungkin Kita harapkan Supaya ada kemuliaan Yang Allah anugerahkan kepada kita Pada tataran Warfa'ani Ketika kita membaca Warfa'ani ada sentuhan hati kita Itulah yang kita Angan-angan kapan datangnya sholat Supaya saya doa ini Bisa kan begitu Sehingga tidak Berat justru kita menunggu datangnya Sholat, karena kita Mau munajat ini di tengah-tengah Sholat kita Mudah-mudahan Allah Memberikan kita Kekuatan untuk menjadi Ahli ibadah Amin. Kekuatan untuk menjadi Ahli Quran Amin. Kekuatan untuk menjadi Ahli sodako Mudah-mudahan Allah Mengabulkan hajat kita Ya Allah, Ya Allah, Ya Kadi al Hajat, Wadi Hawa Ijana Ya Allah, Wadi Hawa Ijana Ya Allah, Wadi Hawa Ijana Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya, ya Rafi'at Derajat, Irfa' Derajatana Ya Allah, Irfa' Derajatana Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah Ya mujibat ta'wat Ya arhamar rahimin Masallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya Amin Mohon maaf jika ada hilaf والله الموفق الى اقوام الطريق والسلام عليكم